Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala Wa man yudhlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اسدق الحديث كتاب الله wakairal huda huda nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al umuri muhdatsatuha fa innakum muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin sudah beberapa belas hari atau mungkin sebagiannya puluhan hari anak-anak kita Diliburkan dari kegiatan belajar mengajar di pesantren. Walaupun demikian, kegiatan belajar mengajar bukan kemudian berhenti atau putus. Diliburkan dari pesantren untuk kemudian dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Karena belajar mengajar itu tidak terbatas di Dalam masjid Bukan hanya Di kelas Bahkan justru yang paling penting adalah Praktek nyata dalam kehidupan Sehari-hari Dalam hal ini Dengan mengikuti Bimbingan dan arahan dari orang tua Setelah Satu tahun penuh Sebagiannya adalah satu semester Anak-anak kita Adik-adik kita Belajar di kelas Di ruang masjid Di dalam lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren Kesempatan mereka pulang ke rumah Adalah Momen penting bagi orang tua Untuk membimbing serta mengarahkan mereka Seperti apakah praktek Pelaksanaan ilmu Yang telah mereka dapatkan Di pesantren Kita bukan Menagih Sebagai orang tua Jangan posisikan sebagai pihak yang menagih Atau menuntut Apa yang sudah kamu pelajari Praktikan sekarang Apa yang sudah kamu dapatkan Masa kamu di pesantren begitu Di rumah begini Tetapi posisikanlah sebagai orang tua Yang justru menjadi Teladan Agar anak-anak kita Mampu melihat secara langsung Praktek dari ilmu yang telah mereka dapatkan dan mereka peroleh Di pesantren Bedakan dua hal ini Barakallahufikum Sekali lagi wahai orang tua Baik ayah maupun ibu Aba dan ummahat Tolong bedakan dua hal ini Ketika anak-anak kita pulang dari pesantren Kembali ke rumah Yang pertama Memposisikan sebagai pihak yang menagih dan menuntut Yang seperti ini jangan dilakukan Karena nanti anak akan tertekan dia merasa Sudah satu tahun penuh belajar di pesantren Di rumah masih ditekan Tetapi Posisikanlah sebagai Yang kedua Orang tua yang memberikan teladan dan contoh Agar anak-anak kita Menyaksikan secara langsung Praktek dalam keseharian itu seperti apa nah, Praktek dalam keseharian itu seperti apa Misalkan Barakallahu fikum Anak-anak kita di pesantren menekankan pembelajaran tentang tauhidullah azza wajalla menyerahkan ibadah itu sepenuhnya hanya untuk Allah subhanahu wa taala semata tidak mempersesukutukan dan tidak menduakan ibadah kepada selain Allah dengan apapun sesedikit apapun pelajaran itu kan terus ditanamkan di pesantren salafiyin alhamdulillah nah wa ibudullah wa la tusyriku bihi syai'a beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan sekutukan sedikit pun dengan apapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishinalahud dinah hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja, lurus. tanpa kesana dan kemari. Ya, innallaha wa yakfiru ma yashaa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik. Nah, kecuali orang yang melakukan perbuatan syirik sebelum meninggal dunia sempat bertaubat. Nah, ayat-ayat yang seperti ini ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi saw yang menanamkan ajaran tawhidullahi azza wajalla itu sudah dipelajari secara baik oleh anak-anak kita di pesantren. Nah, tinggal kita sebagai orang tua ketika Muslim liburan pesantren kemudian mereka pulang kembali ke rumah tugas kita untuk melanjutkan. Nah, maka setelah kita teliti, barakallahu fiikum setelah kita teliti ada fenomena setelah masa liburan, terutama liburan Ramadan dan Idul Fitri, anak-anak kita yang kembali ke pesantren itu, mohon maaf ini dalam kacamata pengurus. Dalam kacamata kacamata pengurus, pengurus sudah bukan cuma di sini saja tapi di banyak tempat itu pengurus sudah mempersiapkan mental Iki, oleh-oleh bocah-bocah hopoy bosko ngomah ini kan itu, ada acara sweeping kamar lah, sweeping lemari, sweeping tas, ya. kemudian ada acara apa merapikan rambut lah, cek kuku lah, kemudian pembicaraan anak-anak kita pantau, banyak oleh-oleh dari rumah setelah liburan itu, ya. itu sisi yang buruk dalam hal apa namanya yang mereka peroleh, yang hilang untuk mengembalikan hafalan anak-anak kita perlu juga waktu yang cukup panjang gitu. Ada beberapa pesantren barangkali setelah liburan seperti ini satu bulan pertama itu fokusnya untuk mengembalikan hafalan. Ceritanya juga udah macam-macam sana sini sana sini sana sini. Jadi ada ada semacam apa namanya garis putus. Antara sebelum liburan Ramadan sampai masuk kembali ke tahun ajaran yang baru. Setelah diteliti, sekali lagi ini dalam kacamata pengurus. Ternyata orang tua yang seharusnya mengambil peran untuk melanjutkan estafet pendidikan itu. Tidak melaksanakannya dengan baik. Akhirnya putus. Akhirnya putus. Mestinya kan kalau aturannya yang kita inginkan. Anak-anak di pesantren belajar gitu ya. Musim liburan tiba, katakan 20 Ramadan atau 19 Ramadan sudah diliburkan. Dari tanggal 20 Ramadan sampai 10 Syawal mereka libur dari pesantren dikembalikan ke rumah kepada orang tuanya. Nah, selama kurang lebih 20 sampai 25 hari di rumah ini tugas orang tua. Tapi ingat, bukan menagih dan menuntut, tetapi memberikan teladan, contoh. Mengajak anak-anak untuk diskusi. Contoh pertama yang saya sebutkan tadi Ya khutifillah Barakalawakum tentang ajaran Tauhidullahi Azza wa Jal Di pesantai nah. Ketika kembali di masyarakat Pulang ke rumah Dalam masa liburan Tentunya di tengah-tengah masyarakat kita Banyak sekali kegiatan atau aktivitas Yang tidak sesuai dengan konsep Tauhidullahi Azza wa Bahkan bisa dikatakan kegiatan syirki Kegiatan syirikan Nah Mulai dari misalkan apa Sebagian Kegiatan ruwatan nah, Di beberapa desa Bahkan di banyak desa Masih ada budaya seperti itu nah, Menyiapkan segala sesajen Ugo rampenya Kemudian sekian puluh, tiga puluh Sampai empat puluh orang berkeliling Duduk, semedi, berdoa nah, di, hadapan, di hadapan mereka apa? Kuburan yang dikeramatkan di kampungnya di desanya. Di situ fungsi sebagai orang tua untuk melanjutkan sistem pendidikan di pesantren dalam masa liburan dia ajak diskusi anaknya, leh itu kamu tau nggak kegiatan seperti itu apa namanya? Nggak tahu bi. Itu kalau di kampung kita namanya ruatan begini. Kamu tau apa yang mereka lakukan? Nggak tahu bi. Yang mereka lakukan ini ini ini. Terangkan deskripsikan walaupun singkat dan ringkas yang mereka lakukan ini A B C D nah sekarang menurut kamu kegiatan seperti itu boleh apa tidak ya tidak boleh pak haram hukumnya bagus itu baru anaknya Abik seperti itu barakallah Abik nah kalau kamu tahu yang seperti itu tidak boleh apa kemudian kamu ambil batu melempari mereka kalau kayak gitu gimana ya, Bi ya? Enggak boleh seperti itu. Bukan dengan cara seperti itu kita mengingkari kemungkaran, ambil batu, orang-orang itu dilempar, Eh syirik, syirik, syirik." Kan itu. Atau misalkan langsung lari di tengah kerumunan mereka, teriak-teriak, Eh bapak-bapak, simbah, simbah." Ini namanya tidak boleh. Tidak ada ajarannya di dalam Islam. Begitulah. Ya, gimana, Bi ya? Enggak boleh seperti itu deh. Pendidikan tauhid sampaikan, tapi dengan cara yang bijak dan hikmah. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Itu contoh kecil. Ajak anak-anak kita diskusi. Jangan pulang liburan di Surabaya, bujapuca, yuk pray. Wis, mereka ingin tidur silahkan, mereka ingin makan yang enak-enak silahkan, mereka ingin jalan-jalan betul-betul liburan silahkan, tapi tolong. Estafet atau kelanjutan pendidikan pesantren jangan sampai putus. Kan itu. Lewat di perempatan yang di tengah-tengahnya ada pohon beringin gede. Kan itu. Di situ ada sesajen segala macam. Berhenti. Kalau tidak berhenti di tempatnya karena kita khawatir orang salah paham, berhenti agak jauh. Ambil 10 m, 20 meter dari lokasi itu. Le, kamu tahu di sana, Le. Atau kalau anak panjenengan putri, Ndok, kamu tahu di sana itu, Ndok yang apa besek bahasa Indonesia apa besek besek besek itu yang ngisi makanan ini segala macam kembang-kembang dan yang lainnya uang recehnya kamu tahu itu apa dok? tidak tahu sih nah, itu namanya sesajen dok sesajen itu sebagian orang memberikan dan mempersiapkan sebelumnya dengan aneka ragam yang sudah ditentukan oleh orang yang mereka katakan orang tua itu diberikan untuk menghormati yang bau rukshoh. Kamu tahu yang bau rukshoh? Nggak tahu bi? Yang bau rukshoh itu sesuatu yang dianggap oleh masyarakat penjaga pelindung. Kalau misalkan tidak memberikan sesajen itu, barakallahu fikum nanti akan terjadi malah petaka, marah bahaya. Jazakallah ya rohmatan. Nah, akan terjadi malah petaka. Maka mereka memberikan itu takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Gitu bi? Ya. ya nah menurut kamu dok selama kamu belajar di pesantren yang seperti itu boleh nggak nggak boleh bi masih ingat nggak dalilnya nggak tahu bi kalau abi tahu nggak dalilnya sama ya jangan seperti itu ya pak jagod ya. ya artinya orang tuanya ya harus hafal juga dong jangan sampai anaknya tanya lah kalau menurut abi boleh nggak ada anak-anak kita yang pintar mengembalikan kata-kata loh sebentar bi menurut abi sendiri gimana biar saya ikut abi Jangan ya, boleh leh, induk jalirnya apa bi? Masih ingat tak bi? Tak tahu induk. Ya sudah, habis juga ikut mondok sama saya bi. Induk leh, janganlah. Itu contoh, contoh secara langsung. Barokallahu fiqum. Masih ada acara kendurian, ya. acara ini ini ini dan itu sedekah laut, sedekah bumi. Ya. Kemudian nyadran, tahu nyadran kan ya? Dan macam-macamnya itu, diskusikan itu dengan anak-anak. Diskusikan itu dengan anak-anak Itu tentang Tauhid dan akidah Anak-anak kita di pesantren diajarkan tentang Tata cara sholat yang baik dan benar Sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW Kita ajak anak kita Untuk sholat berjamaah Maghrib, isya, zuhur, asar Subuh Sholat taraweh Kita ajak anak kita bersama-sama di masjid kaum muslimin Misalkan pada umumnya kaum muslimin, untuk menata soft dan barisan, kurang rapi. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Nabi menuntunan untuk kita, kalau menata soft, itu yang rapat, yang rapi, yang lurus. Menghadap kiblat. Tempelkan kaki dengan kaki, dengan orang lain. Nah, tempelkan biar rapat. Nah, itu tuntunan Nabi. Tapi pada prakteknya, masyarakat kita, Masya Allah, sedikit yang betul-betul mengerti, dan lebih sedikit pula yang ingin melaksanakan ajaran Nabi seperti ini. Nah, diskusikan dengan anak, kan itu. Sampai pulang, misalkan selesai solat tarawih bersama dengan kaum muslimin pulang di rumah atau di tengah perjalanan lek. Kamu perhatikan enggak barisan soft e, jamaah di mesin tadi? Iya big, kan itu. Yang abik tahu, lek. Yang abik tahu soft itu harusnya lurus rapat. Benar ga? Ya betul sih. Berarti yang dilakukan saudara-saudara kita di masjid tadi sudah affordable, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum? Ya belum sih. Nah, belum seperti itu. Masih ingat dalilnya? Masih. Diajak diskusi, hidupkan. Nah, karena tentunya mereka di pesantren kan sudah ditanamkan betul solat itu. Nah, berikan contoh kasus sekarang leh. Kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kita menyaksikan kenyataan pahit seperti itu Barisan soft di dalam sholat Tidak begitu rapi Apakah kemudian kita tidak ingin Sholat bersama dengan mereka Terus lebih memilih sholat di rumah <coughs> Diskusikan Yang Ya enggak di, gitu. Sabar Saudara-saudara kita kaum muslimin Dalam ketidaktahuan mereka Itu tugas kita Abdi kamu dan yang lain Untuk menyadarkan mereka kalau kita tidak diberi kesempatan menyampaikan di mimbar, tidak bisa menyampaikan di pengajian, kita bisa memberikan contoh dengan praktek. Jadi, kalau kita sholat di masjid, masjid kampung, saya Abi, dan kamu dan kamu lain itu sholatnya jejer aja. Kamu di sampingnya abik, sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kita berikan contoh nih. Nah, kalau misalkan saudara kita kanan dan kiri tidak mengikuti, paling tidak kita sudah berusaha memberikan contoh dengan praktek nyata. Nah, sekali-kali kita ajak pepetkan. Kalau misalkan teman kita atau saudara kita di sebelah kanan kiri sudah berusaha kita pepet, kemudian justru menghindar, kamu kejar gak? Ya, kejar B, ini sunah Nabi. Jangan, Le. Kan ada kejar-kejaran gitu ya. <SILENCIO> Kayak main apa? Donald bebek itu. Satu langkah, set. kan ini. Tidak, jangan begitu, leh. Itu tidak hikmah. Kenapa berarti ilmu belum sampai kepada dia? Kita sudah berusaha coba sekali dia di maja, alhamdulillah. Tapi kalau kita kejar sekali dia menghindar, jangan dikejar. Cukup sekali saja. Nah, karena banyak kejadian setelah kejar-kejaran orangnya membatalkan solat. Oh, apa ini solat ini? Manipun. Justru jadi masalah yang lebih, lebih besar. Barakah lebih kau tanya leh? Kalau salat berjamaah itu laki-laki yang terbaik siapa paling depan, tengah atau paling belakang? Paling depan, Dik. Nah, kalau perempuan karena di masyarakat kita mungkin ibu-ibu, nenek-nenek ikut salat berjamaah, ikut salat taraweh mana yang paling baik? Paling siapa? Paling depan, paling belakang? Paling belakang, Dik. Bagus. Dan ini. Ajak diskusi anak-anak kita. Jangan meng dibiarkan keleleran dar-dirdor. Mana ke mercon. Dan ini. Ajak diskusi mereka. Barakallahu fiik. Ajak diskusi. Nah. Itu tentang akidah kita berikan contoh pertama, yang kedua tentang fikih, yang ketiga tentang adab dan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing anak-anak kita sehingga proses belajar mengajar di pesantren itu dia berlanjut, enggak putus, enggak berhenti. Adab bertetangga misalkan adab bertetangga, bulan puasa 10 hari terakhir Ramadan, misalkan kan anak-anak kita sudah libur, pulang ke rumah anda sebagai seorang ibu, seorang ummi, masak entah itu opor ayam atau barangkali sop kikil atau oseng-oseng mercon Tahu kan oseng-oseng mercon ya atau bakmi jawa dan yang lainnya buat masak Anaknya dipanggil yang laki-laki maupun yang perempuan, "Sini, nduk." Buatkan ini. Tugasmu sekarang antar satu mangkok sop ayam ini ke tetangga yang sana. Salam, bilang pakai bahasa Jawa kalau misalkan orang Jawa dilatih. "Nyun sewu, dalem dipun utus ibu supados apa? Dugaike sop kan gitu oh iya dok materiwan kan itu dilatih bahasa Jawanya awalkan lagi ya bagus kan itu. itu baru anaknya umi Selan. yang laki-laki juga seperti itu sini leh kamu leh kamu yang tetangga sana kamu berikan malu evi eh, nggak boleh malu ibadah pahala tidak boleh malu nah kalau perlu sehari sebelumnya tiga hari sebelumnya anda sebagai ayah atau ibu memberikan contoh kan itu. leh kemarin kan umi yang nganter, sekarang giliran kamu. ayahnya yang mengatakan dua hari yang lalu abi, sekarang gantian kamu yang membagi. begitu sah. ya jangan lupa salam kan itu. geh bi nganter kan itu. ada tetangga yang sakit, nah ajak anaknya pakai baju yang bagus. kemana ikut aja. jenguk orang sakit. ada tetangga yang meninggal apa di takziahi dan seterusnya. nggak atau mungkin selesai sholat tarawih, perjalanan dari masjid sampai ke rumah kita jalan kaki, ajak anak laki-laki kita, ayo leh ikut api Mampir ke rumah Mbah Tukiman di sana. Ngene Ada apa, Bi? Silaturahim. Silaturahim. Dia aja anaknya? Assalamualaikum. Oh, monggo, Bu. Masuk. Ngobrol 5 menit, 10 menit pun Mbah melanjutkan perjalanan, melanjutkan nah, apa? kok keseso. Nggih, wonten apa napa? Nggih, matur nuwun. Anaknya ikut mendengar dan menyaksikan secara langsung. Oh begini, silaturahim, ziarah, ketetangga. Jadi orang tua yang membimbing, Praktiknya itu seperti apa? Ketika musim liburan tiba, anak ajak anak-anak kita untuk menengok orang tua Simbahnya anak-anak. Ikut persiapan, kemana Abi, kami kita ke tempatnya Simbah, karena Abi mau berbakti kepada Simbah sebagai anak kan kita harus perbanti simbah sudah sepuh, simbah sudah tua. Iya. Oh, yeah. Kan gitu. Nanti Abi ya, yang belikan oleh-oleh, kamu yang ngasih ke simbah. Iya, Bi, Yami. Mampir ke toko, di warung apa ad, apa adanya ala kadernya, teh gula, biskuit, pasangan plastik segala macam, tambahkan beras, minyak, telur misalkan. Kan gitu, dah, sana. Gitu. Sampai di rumah simbah, cium tangannya simbah. Kagong simbah putri disaksikan oleh anak-anak kita dan boleh cium tangan, nah kita cium tangan apa ayah kita kita cium tangan ibu kita diperbolehkan oleh para ulama selama tidak dalam rangka ta'lim cukup sebagai tanda hormat dan berbagi kita anak-anak memperhatikan, a' shoalah itu mestinya dalam sekian belas sekian puluh hari kita para kaulaufiqum melanjutkan proses belajar mengajar di pesantren itu seperti itu sehingga harapannya Kedepan, ketika selesai liburan, saat waktu belajar kembali dimulai, ya kan? Anak-anak kita bukan mulai dari nol. Kalau dari sekarang kan, kalau sekarang kan mulainya dari nol. Coba tanyakan ke pengurus, ya itu. Coba tanyakan kepada ustadz-ustadz yang membimbing, mulainya dari nol lagi. Kecuali kecil sekali, tidak. Nah, jangan karena anak-anak, ustadz dan pengajarnya juga dari nol juga. Allahu alamussalam. Nah itu beberapa contoh yang saya maksudkan. Ehwal tibillah, rahimah diwarahimah diwarahimahumullah bahwa orang tua memang harus menjadi sosok yang memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Kalau kita tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak kita, mereka akan berusaha mencari perhatian dari kita. Coba ikuti baik-baik Setiap kata yang saya ucapkan ini Ikhwati filah barakatuhikum Kaum orang tua Saya ulangi kembali Coba ikuti baik-baik perkataan saya ini Seandainya orang tua Tidak bisa memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak Pasti anak-anak akan berusaha mencari perhatian orang tuanya Dia cari, cari, cari, cari, cari Dengan cara yang biasa Kalau Dia merasa tidak mendapatkan perhatian, dia akan melakukan sesuatu yang di luar dia kebiasaan, yang kemudian kita sebut nakal. Nah, anak-anak kita akan melakukan tingkah-tingkah yang kita anggap nakal. Kenapa? Dia ingin mencuri perhatian dari kita. Nah, setelah anak-anak itu nakal, orang tua kok juga tidak sadar untuk memberikan perhatian yang cukup versi anak, bukan perhatian yang cukup versi orang tua. ya Sudah, ustaz, setiap hari ngantar, setiap hari saya. Jemput Tiap hari saya belikan jajan Tiap hari sehari begini ini, ini. Ya, Itu kan menurut kamu Sebagai orang tua Yang ingin diperhatikan kamu atau anak Yang ingin diperhatikan anak Maka ukurlah cukup tidaknya perhatian itu Dengan kebutuhan anak Anak yang normal mungkin perhatiannya Cukup sekali tiga kali sentuhan Tapi anak-anak kita yang di luar kebiasaan Atau mohon maaf mungkin ada anak kita yang kurang Sempurna bentuk tubuhnya Perlu perhatian yang lebih dari itu Nah. Dia kalau sudah berusaha mencari perhatian Kemudian orang tua tidak sadar Nakal, nakal, nakal Terus begitu Akhirnya Anak akan mencari perhatian dari selain orang tua Ikuti terus ya kata-kata saya ini, Jangan sampai ngantuk, ini penting ini Jangan sampai nyesel Jangan sampai menambah daftar orang tua Yang merasa kehilangan anak Padahal anaknya masih hidup Jangan sampai menambah jumlah anak-anak yatim padahal bapaknya masih hidup. Kenapa? Karena anaknya merasa nggak punya orang tua. Jangan ditambah daftarnya ya. Barakallahu fiqum. Saya nggak menyinggung satu persatu orang ini. Cuman ini introspeksi. Gak usah bicara yang dulu dulu. Kita sekarang bicaranya akan datang. Kalau bicaranya dulu dulu cuma isinya nyesel, kecewa, sakit hati, marah, lansknasi apa dan selainnya kan gitu ya. Barakallahu fiqum. Kalau sudah dia putus asa Untuk memperoleh perhatian Dari orang tua Dia akan cari perhatian dari lainnya Baik benda mati Maupun benda hidup Loh Panjang ini, ini ilmunya luar biasa loh ini Monggo didalami dan meresapi Kalau sudah Putus asa untuk mendapatkan perhatian Dari orang tua Anak akan mencari perhatian dari yang lain Baik benda mati maupun benda hidup Benda mati itu apa? HP, gadget, internet, internet itu benda mati namanya. Nah, karena kalau apa namanya kalau internet perhatian banget sama dia, ngetik apa aja keluar. Dia kan, dia tanya apa aja dikasih jawabannya. Nah, nggak lah, nanya orang tuh orang tuh, takon konvoy meneng leh. Konvoy itu, cerewet, misalkan, lah anaknya bertanya kok malah disuruh diem. Anaknya ingin mencari jawaban tapi tidak diberi jawaban. Sudah tanya sama omek sana. Nanya aja, Nanya macam-macam lagi -macam, masih kecil nanya kayak gitu. Akhirnya tanyalah dia kes, kepada simbahnya, Mbah Google. Iya kan? Di Mbah Google tanya apa aja dikasih. Kan gitu Gunung Sindoro itu di mana? Tanya Gunung Sindoro di titik-titik keluar di Google. Oh, di Wonosobo. Nah, gini Set, nanya semuanya dapat. Amin itu yang saya maksud dengan benda mati dia akan cari perhatian di situ maka wajar barokahul fiqh bukan karena untuk membenarkan tapi kita berbicara tentang kenyataan anak-anak kita yang kemudian ketagihan ya ketagihan main hp, jeje, nge yang lainnya itu kalau mau dirunut lagi karena kurang perhatian dari orang tua nah, sadari dan akui itu gak usah ingkari jangan itu namanya mengingkari kenyataan namanya Jangan ingkari, Kita udah sama-sama tahu dan sama-sama ngerasa. Kalau dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, dia akan cari perhatian dari yang lain. Pertama, benda mati. Contohnya sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, dia akan cari perhatian dari benda hidup makhluk. Mulai dari teman-temannya yang satu perasaan dan satu penanggungan makanya kalau ada di lembaga pendidikan kumpulan anak-anak nakal, itu karena mereka satu sama lain bisa saling memberikan perhatian, gak dapat perhatian dari orang tua, gak dapat perhatian dari guru dan ustadznya, akhirnya mereka membentuk geng sendiri di lembaga pendidikan ini, kenapa? sesama mereka saling perhatian, satu rasa satu jiwa, maka muncullah anak-anak pang dan yang semisalnya. kenapa? sesama mereka bisa saling perhatian, udah kamu haus nih buat kamu ditumbuh kembangkan diantara mereka bisa saling perhatian bisa saling pengertian lapar yuk makan bareng bareng kita lapar bareng kita makan bareng kita beli bareng kita nyolong bareng itu kan prinsipnya anak-anak jalanan anjal itu anak jalanan itu singkatnya kan anjal anak jalanan prinsipnya seperti itu lapar bareng kenyang bareng digebukin bareng pokoknya kalau mati mati bareng gitu sama mereka saling perhatian sebab dari orang tua sudah kurang perhatian. Mereka cari perhatian dari makhluk hidup ya Sesama mereka satu komunitas Yang kita khawatirkan fikum Ketika mereka akhirnya mencari perhatian Dari orang-orang yang jahat Orang-orang nakal Pimpinan geng Pereman Orang-orang pasar Orang-orang di pabrik dan yang lainnya Yang sifatnya jahat Di situ dikasih makan, dikasih minum Disayang, diperhatikan Diajak ngobrol laudzubillah hilang sudah anak-anak itu hilang sudah anak-anak itu barang Allah ya nah, kalau sebagian kecil anak-anak kita akhirnya ingin mencari perhatian dari lawan jenisnya kalau bahasa kita sekarang pacaran iya kan dari orang tua enggak dapat perhatian dia cari perhatian dari lawan jenis nah cari perhatian dari lawan jenis mulai dari tetangganya cari kenalan di BBM cari kenalan di Facebook Ya, kan? Cari kenalan di sana, sini, sini Dapat. Yang putra cari yang putri Yang putri cari yang putra Kenapa? Karena perhatian dari orang tua itu kurang Sudah dipahami kerangka berpikirnya ini? Mau diakui apa tidak diakui? Ya monggolah Kalau tidak diakui tambah parah loh Kan gitu. Kalau diakui dan disadari InsyaAllah kita bisa sama-sama Untuk berjalan, bergandengan tangan Ayo kita apa namanya kita sembuhkan penyakit anak-anak kita mari kita apa terapi mereka ya dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bihqotihiillah rahimani warahimukumullah itu tadi apa tema yang pertama di depan tadi adalah fenomena kita dan anak-anak kita terkait dengan kegiatan belajar mengajar di pesantren yang seharusnya dilanjutkan di rumah. Kemudian tema yang kedua tadi adalah betapa penting dan urgensinya perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Itu kerangka berpikirnya secara besar. Kemudian tema yang ketiga, ekoti filah barakalovigum. Marilah kita melihat bagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya ketika memperhatikan kaum anak. Nah, apa dalil? Dan dasar hukum Dari apa yang telah kita sampaikan dan telah kita dengarkan bersama tadi Ikhwati billah Rahimani wa rahimukumullah Al-imam Al-Bukhari Demikian juga al-imam muslim Rahmatullah alaihim Wa rahmatan wasi'ah Membawakan Sebuah hadis Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Al-imam Al-Bukhari Memberikan judul untuk Hadis ini bab rahmatul walad, watakbiluhu, wamaqatuhu. Bab yang menjelaskan tentang sikap kasih sayang orang tua kepada anak, mencium anak dengan penuh kasih sayang serta memeluknya, serta memeluknya. Sudah berapa kali memeluk anak? Sering ya? Atau jarang? Tidak perlu jawaban ini Perlu renungan Itu Abu Salma Mas Iwan sudah saudara saya lama tidak ketemu ini itu? Siapa lagi ini Mas Mul ada tidak? Mas Mul Abinya Izul ya Abimu ada tidak? Tidak ada Tidak apa-apa sudah diwakilkan puterannya Alhamdulillah itu bagus. Kamu udah kalau secara intonasi udah jadi ustad kamu Zul. Secara intonasi tinggal dikejar faktor-faktor yang lainnya ya kan. Insyaallah ya. Kekurangan ustad kita ini di barisan salafiyin. memang perlu seperti itu. Jadi jangan orang tua terus yang jadi MC, pembawa acara, apa-apa nah, kita diberi kesempatan untuk tampil kan itu grogi. Ya apa-apa, semua orang grogi. Ustaz Muhtaraja dulu pertama grogi, enggak bisa ngomong kok cuma kalau tidak diberi kesempatan belati belati belati ya kapan bisanya gitu kapan bisanya lihat alimam al bukhari rahimullah membuat judul itu kasih sayang orang tua kepada anak mencium anak dengan kasih sayang demikian juga memeluknya sejak kapan ini dari kecil anak itu dipeluk sampai besar boleh dipeluk boleh dan itu boleh Ya, bukan kemudian kalau ketemu sama Ikhwan aja setelah lak, apa, lama berpisah baru kemudian ketemu kemudian ciuman bibi kanan bibi kiri ya, sholawat ahlan lama gak ketemu pak iya mas ya anak kandungnya lebih berhak lagi anak kandungnya lebih berhak lagi umur apa namanya umur 11 tahun 12 tahun 13 belas masih kecil peluk anak itu judul bab yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari rahimohullahucarar. Nah, atau perlu kita tanya tiap anak yang dari sini pernah dipeluk sama orang tuanya atau belum? Biar ketahuan ini. Gak ada sih anak-anak ini. Mas? Gak usah nyebut nama abinya, gak usah. Satu bulan terakhirin pernah dipeluk sama abimu belum? Ya? Eh? Pernah? Satu bulan terakhirin belum? Pas kapan itu? Cereng. Pas kapan? Di bulan kemarin, di peluk gini. Eh? Apa? Cipika cipiki. Oh, oh. Alhamdulillah. Bukan saya nggak percaya, cuma ingin apa menunjukkan ilmu. Alhamdulillah salamin sudah. Apa sudah punya perhatian sama anak. Peluklah cipika cipika, -cipika, -cipika cipiki ya. Ciam di kanan, ciam di kiri Masya Allah, ibunya juga begitu Itu ajaran Nabi S.A.W Nah, dan itu Luar biasa bagi anak nah, Luar biasa bagi anak Tolong Nanti, ini kan hari ini orang tua ngantar anak ya Betul gak? Abu Fadiyah Hari ini kan gitu kegiatannya Gak tahu ya? Oh gak tau Perlu saya kasih tau Apa ini kan hari ini kan nganter anak untuk melanjutkan pendidikannya. Tolong nanti ketika pulang, sebelum pulang anaknya cium tangan bapaknya, cium tangan ibunya, bapaknya kemudian meluk anaknya gini. Peluk. Bilanglah, kamu yang semangat belajar ya. Kan gitu. Jangan kecewakan Nabi. Gitu dong. Wah kayak sinetron Ustaz. <laughs> Bukan kayak memang seperti itu harusnya. Peluk. Yang putri juga gitu, dipeluk sama ibunya misalkan. Ndok, kamu yang semangat belajar Ndok. Kamu jangan apa membuat ibumu ini sedih kan itu ibumu sudah bodoh kan itu sudah enggak ngaji kamu harus jadi anak yang saleh anak yang pintar peluk berkolase cium keningnya begitu itu judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa indahu al aqrabin habis attamimi jalisan fa al aqra'u inna li 'ashrata min al walad maqabaltu qabaltu ahadan minhum fa nazara ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man la yarham la yurham ini turani ni atanah nan bani ini kata Abu Hurairah rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al Hasan bin Ali. Siapa Al Hasan bin Ali? Cucunya. Wa indahu Al Aqra bin Habis At-Tamimi jarisan. Waktu itu ada sahabat Nabi namanya Al Aqra bin Habis At-Tamimi duduk ikut menyaksikan. Menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Kata Al Aqra Innali li 'ashratan minal walad ma qabaltu minhum ahadan Wahai Rasulullah. Saya ini punya 10 anak sampai sekarang tidak ada satu pun dari mereka yang pernah saya cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah Al-Aqra' bin Hadis lalu bersabda man la yarham la yurham. Orang yang tidak bisa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang lain, dia tidak akan mendapatkan rahmah dari Allah dan tidak akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Nah, itu Nabi saw. Haditsnya Bukhari Muslim. Judul bab di dalam Bukhari sudah saya bacakan tadi. Nah, ini kata-kata tidak bisa dianggap enteng. Sabda dari Nabi saw. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang. Kalau dalam contoh cerita ini. Yaitu mencium anaknya. Dengan penuh kasih sayang. Nah, ciuman seorang orang tua kepada anaknya. Putra dan putrinya. Orang tua yang, yang tidak bisa seperti ini. Dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Makhluknya yang lain pun. Makhluk Allah pun tidak akan merahmati dia. Nanti efeknya anak juga tidak akan hormat. Dan tidak akan memuliakan orang tuanya. Ini kata-kata. Harus diingat dan dicamkan baik-baik Man la yarham la yurham Orang yang tidak mengedepankan Rahmah nah, Dalam pembahasan kita kepada anak-anaknya Maka dia pun tidak akan disayang Dan dihormati oleh anak-anaknya Itu sudah Sabda dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Maka berikanlah perhatian Kepada anak Pasti anak akan memberikan perhatian Kepada orang tuanya Cintailah anakmu anakmu pun akan mencintaimu. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la yarham la yurham. Bukan kemudian alasan, wah ini ngajari cengeng Ustaz, ngajari anak Nabi Muhammad ke Al-Hasan bin Ali jadinya seperti apa ketika menjadi pemuda? Gagah, pemberani, pemimpin besar, berjiwa agung. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam dididik dengan penuh kasih sayang dengan kelembutan dipeluk Dicium, dipangku Apakah hasilnya kemudian Seorang Al-Hasan bin Ali cengeng Penakut, pendiam, pemalu Tidak, Al-Hasan bin Ali Pemberani, pahlawan Aktif dalam sekian banyak jihad dan peperangan Menjadi pemimpin yang berjiwa besar Sampai Al-Hasan bin Ali rela untuk Mengalah demi mempersatukan Dua kelompok dan dua kubu kaum muslimin Yang saat itu sedang bertikai Radiyallahu ka'ala anhum ajma'in Tapi sentuhlah hati dan jiwanya dengan perhatian dan kasih sayang. Itu dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang kedua disebutkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rahmatullah alaihi wasi'ah. Al-Imam Al-Bukhari memberi judul untuk hadis ini bab idza hamala jariyatan ala unqihi fis shalah. Bab yang menjelaskan apabila orang tua menggendong putri kecilnya di atas bahu, kalau di sini ala unuk di atas lehernya, ketika sedang sholat. Nah, apa ada bukti yang yang apa yang yang lebih kuat dibandingkan hadis yang akan kita baca ini, yang diberi judul alimam bukhari rahimullahutara tentang orang tua yang Menggendong anak kecilnya pada waktu itu sedang sholat. Mau bukti apa lagi, bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk memberikan perhatian kepada anak. Dalam sholat sekalipun, orang tua tetap memberikan perhatian kepada anak. Ini dalam sholat. Rukun Islam kedua yang kita diperintahkan di sana untuk mengedepankan khusyuk konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu Wataala tetapi anak tetap digitu. Ajaran Nabi SAW Diperhatikan walaupun kita sedang salat. Nah. Dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun umamatab bint zainab bint Rasulillah uh, Zainab binti Rasulillah SAW. Jadi, faidah sajada wabahha, wa idah qama hamalahha. Kata Abu Qatadah Al Ansari radhiyallahu taalaanu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melaksanakan salat menggendong umamah bintu Zainab bintu Rasulillah, cucu perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah sajada wabahha, kalau sujud beliau letakkan. Wa kalau bangkit berdiri kembali Beliau gendong cucu perempuannya itu Dalam sholat aja diperhatikan oleh Nabi SAW nah, Kalau hadith-hadith yang seperti ini Belum bisa mendorong kita Untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak Mau dengan cara apa lagi Nabi Muhammad SAW Sudah mengajarkan secara lisan Dan secara praktek Digendong cucunya cucu Nabi sallallahu alaihi Berat mungkin. Tapi anak bisa mendapatkan ketenangan. Bukankah seperti itu anak-anak. Anak-anak nangis apa kalau sudah digendong orang tuanya, simbahnya tenang. Iya kan? Kalau lepas nangis lagi minta digendong. Memberikan ketenangan buat anak, buat cucu. Itu cucunya Rasulullah SAW Apalagi dengan anak-anak kita. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari terkait dengan hadis ini menyatakan Wafihi tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam Wasyafaqatuhu alal atfal Wa ikramuhu lahum Jabran lahum waliwalidayhim Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Di dalam hadis ini Mengajarkan tentang Seperti apakah Sikap tawadu' dan kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam Sikap lemah lembutnya Nabi Kepada kaum anak Beliau memuliakan mereka dalam rangka untuk menenangkan hati anak-anak dan hati orang tuanya. Shallallahu alaihi wasallam. Pigen do. Per telakhir ya kan. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini salat. Ibadah yang kita ingin cari ketenangan, ketenteraman yang diupayakan tidak ada gangguan. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan perhatian. Nah. Hadis yang ketiga itu tadi hadis yang pertama, yang kedua, pertama dan kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i taala dan yang lainnya serta disahihkan oleh Syekh al bani rahimahullahu dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Syaddad Ibn Al-Hadi an Abi. Nah. Kata beliau, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusalli bin-nasi idh ja'ahu al-Husainu faraqiba 'unuqahu wa huwa sajidun fa atala as-sujuda bin-nas hatta dhannu annahu qad hadatha amrun fa lamma qada salatahu qalu qad atalta as-sujuda ya Rasulullah hatta dhannanna annahu qad hadatha amrun fa qala inna ibni Ini rangkaiannya begitu. Kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai penutup nanti kita akan memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kan begitu ya? Jadi bisa dipahami kerangka muhadharah kali ini, kerangka pengajian hari ini. Yang pertama tadi apa? Masih ingat enggak? Kalau udah lupa, cukup sampai di sini. Daripada yang lupa tambah banyak Nanti kalau dilanjutkan, lupanya kan tambah banyak berarti Tapi kalau masih ingat, kita lanjutkan Biar yang ingat tambah banyak Sampai sekarang ini sudah ada tiga tema besar kita angkat Nanti sebagai penutup tema yang keempat Tema yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang jawab jangan anak-anak, bapak-bapak Yang pertama tadi Ya? Gimana? Gimana? memberi teladan bagi anak, artinya orang tua di masa liburan pesantren atau lembaga pendidikan gitu Pak ya Bapak siapa namanya? Iman Masya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman Alamatnya apa Iman? Cengklik, Boyolali sana? Oh Cengklik Gunung Kidul Berarti ikut taklimnya Ustaz Abdul Rahman ya, Insya Allah kapan-kapan saya tak sanjang temate panjenengan insyaallah. Tapi dolan-dolan aja ya. Cengklik gitu Ustaz Abdul Rahman. Mana Ustaz Rahman? Siau. Oh, di Jakarta. Siala gitu ya Pak Iman ya. Punya putra berapa Pak Iman? Boleh saya tanya? Satu putra putri? Putra. Usia? Alhamdulillah, sudah mau mantu ini. Itu tema yang pertama tadi Bagus Pak Iman dari Cengplek yang putranya satu Anak laki-laki usia 16 tahun Jadi Tema besar tadi yang pertama itu Bagaimana Apa namanya Memposisikan orang tua Sebagai komponen Atau unsur yang Melanjutkan proses belajar mengajar Di lembaga pendidikan dalam hal ini pesantren Jadi kalau pesantren sudah libur Dari kegiatan belajar mengajar Anak pulang ke rumah maka fungsi dari orang tua adalah memberi teladan contoh, mengajak diskusi anak-anak mematangkan materi yang sudah dia dapatkan di pesantren itu tema yang pertama tema yang kedua, lanjut memberikan perhatian kepada anak Pak Bapak siapa? Is Is Bianto, saya ingin menghenti Bapak Bantul kok tepih? Bantu Oh Potorano? Oh tarudan oh yang disewon Sewon. Kalau kita nengking won yang, yang di sana Pak Isbiantono j. Putra berapa? Pak Isbiantono yang sewu? Satu ada di sini. Ada di sini? Putra putri? Ada nggak di sini? Biar kenalan bapak sama anak sekaligus. Mana putranya? Namanya siapa Pak Isbianto? Mas Yudi ada gak? Mas Yudi? Gak ada? Betul Pak Isbianto? Asli ini pun dibantul? Oh Surabaya ya. ya. Pak Barik Surabaya ya. Itu yang tema yang kedua. bahwasanya orang tua itu harus memberikan perhatian kepada Anak-anak itu tadi sudah kita gambarkan. Seperti apa seharusnya. Kemudian yang ketiga. Monggo biar aktif kegiatannya. Pak Iman ingin mendobel imannya? Gak apa-apa. Boleh monggo Pak Iman? Iya betul. Yang ketiga itu contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Dalam memberikan perhatian kepada A, anak. Kan begitu ya. Ini contohnya Rasulullah begini. Begini, begini, begini, begini. Sudah berapa contoh kita berikan? Yang sebelah kiri nih Masa kaum selatan saja? Ini kaum utara Ada berapa contoh tadi yang sudah kita berikan? Berapa contoh? Yang sini Pak Iman Kasian ini Pengen pahala juga nih sebelah sini nih Kecuali kalau sudah kebak pahala Ya nanti kita kembali ke selatan lagi Contoh yang pertama Hah? Rasulullah mencium Al-Hasan bin Ali Yang kedua Manggudong Umar Maahsantum. Sekarang yang ketiga, begitu nggak paham kerangka ta'limnya, kerangka pengajiannya. Panjenengan sebagai pendengar, sebagai pendengar agar maksimal di dalam menimba ilmu, juga berusaha untuk memahami tema atau isi ceramah itu seperti apa. Buat garis besar kerangkanya itu gini begini. Jangan sampai selesai ta'lim pas ta'lim, gini-gini paham apa bang. Pas selesai ta'lim, opo yo mau yo. Nda. Saya sebagai penceramah Sebagai pemateri juga mempersiapkan seperti itu, nih kerangka kajiannya begini, nih kerangka kasarnya, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti sebuah kesimpulan ya, sebagai sebuah kesimpulan. Tugas saya sebagai penceramah dan pemateri juga begitu, mengulang, menyimpulkan, diulang lagi, disimpulkan. Itu untuk membantu pendengar, sehingga pulang ke rumah memang bawa oleh-oleh ilmu. Sekalipun ada seorang pemateri itu penceramah, misalkan saya lupa memberikan kerangka umum tentang kajian atau lupa untuk memberikan kesimpulan jeneng yang berusaha orek-orek sendiri kalau tidak pakai orek-orek bolpen ya orek-orek pikiran lah, gini-gini orek-orek oh, gini, gini simpulkan, sehingga insyaallah kegiatan tolabul ilmi atau menuntut ilmu agama kita semakin maksimal contoh yang ketiga sekarang diriwayatkan oleh Imam Anasai An rahimahullahu ta'ala bahwa dulu pernah Nabi Muhammad salat jadi imam tentunya. Nah. Ternyata di tengah-tengah sholat, Al Husain ibnu Ali. Siapa itu Al Husain bin Ali? Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Husain bin Ali datang. Faroki baunukah wahwah sajid. Al Husain cucu Nabi yang saat itu masih kecil, itu naik di atas punggung dan lehernya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita jaran-jaranan, iya yeah. kan? Nabi Muhammad sujud, cucunya naik di atas leher gini paham gak? Jadi kaki kanan kaki kirinya gini, paham gak? Sakit dipun pohon kan? Bisa ya? Kadang gitu. Padahal Nabi Alih salatu wasallam sedang sujud, Faal Taala sujud dan binas. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, terus lama itu. Sangat-sangat berbeda dengan hari biasa Sholatnya lama sekali Hatta wanu anahu kad hadatha amrun Sampai-sampai jamaah Sholat waktu itu Khawatir ada sesuatu Besar terjadi tanpa sepengetahuan mereka Sampai ada seorang sahabat Kemudian ngangkat kepala Ngintip gini oh Ada apa ya Kenapa cemas dan khawatir kek jangan jangan-jangan Menawi Aduh iya kan gitu ya Jangan-jangan ada apa-apa terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada sahabat ngangkat kepala gini dari sujudnya lihat, oh lama. sujudnya lama sekali dan betul-betul lama. Kalau seandainya lamanya lama biasa seperti yang dikerjakan Nabi, tidak akan mungkin kemudian sahabat sampai angkat kepala ngindik gitu. Itu saking lamanya sujud. Salam Bakkawwal Salallahu Setelah Nabi Muhammad An Nihis Wasallam selesai sholat, sahabat bertanya, samitang leduhkan kanjeng nabi kan ya, khat atol tasujud ya rasulullah kan itu. Panjengan kalau wow kok sujudnya lama sekali, anten menopon sih kami. Sahabat tanya, ada apa? Sampai-sampai kami semua khawatir ada sesuatu terjadi pada Panjengan. Fakola, kata nabi ali sallallahu wasallam menjawab, inna beni khatir tahlani, tadi cucuku naik di atas punggung dan leherku main-main fakarih -main. tu anpu hatta yaqdiya hajatahu maka saya tidak mau saya tidak mau mengganggu cucuku tadi sampai biarkan dia selesai dari kesenangannya luar biasa salat jadi panjang kenapa memberi kesempatan cucunya main-main sampai kira-kira puas kan cucunya pergi sendiri famili. Wah. Yun ngapunten jangan apa enggak usah atau jangan kita mikir jauh-jauh. Misalkan saya sendiri aja kalau lihat anak main-main sedikit pengennya, "Serampung to, mainnya to, Nduk. Wis to, Ya mungkin akibatnya kamar berantakan, ya kan? Barangkali lantai kotor. Tapi kalau kita melihat tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Insya Allah jangankan lantai kotor, kamar berantakan, sholat, liom jadi imam lagi, padahal di belakangnya ada makmum dengan sekian banyak kegiatan, Nabi tetap sujud. Kenapa? Memberi kesempatan cucunya, kalau bahasa kita, memuaskan keinginannya. Barokahulah firman itu kancing Nabi. Kalau kita sebagai orang tua Katakan saya, lihat anak kita main Apa, gendong-gendongan anak Karena misalkan anak saya perempuan kan gitu ya Gendongan anak Terus buat rumah-rumahan Terus notos segala macam Bawa air masuk ke dalam kamar Katanya, loh untuk apa Nduk? Untuk minumnya bayi bah Lantai basah Ini sudah tidak sabar Itu cara berpikir orang tua father cara berpikir anak kan sudahlah bismillah alhamdulillah nah bukankah dengan kegiatan seperti itu sebenarnya anak-anak kita sedang berlatih dewasa betul apa betul betul dia sedang berlatih untuk bersikap dewasa bagaimana seorang ibu menggendong anaknya ya kan dia berlatih untuk tanggung jawab ngambilkan air minum gulang anaknya yang ditulang kan apa bubur itu bubur apa nduk ini bubur pasir hitam bah pasir dari luar diambil dimasukkan di kamar, ditulangkan gini. Ya nanti kita sebagai orang tua tinggal pinter-pinternya aja belikan mainan yang pasir bukan pasir itu namanya pasir apa? Yang doh itu tahu doh enggak? Jangan-jangan enggak tahu jenengan ini. Hah? Kayak semacam malam tapi memang kayak pasir itu aku pakai. Kalau yang malam itu kan dia anu apa? Keras ya. Ini ada mainan sejenis dois jenis malam itu tapi dia kayak pasir betul. Saya aja tahu baru sebulan yang lalu kok. Ketika ada tamu dari luar kota dari Malang sama sekeluarga ya kan. Sekeluarga di rumah itu kemudian bawa oleh-oleh anak saya dikasih oh ada tuh mainan pasir-pasiran. Mainan pasir-pasiran anak bersih, higienis insyaallah. Dan itu untuk main daripada bawa pasir Kali Progo dibawa ke dalam kamar ya kan. Masukin tapi coba kita lihat sisi positifnya. Putri kita yang masih kecil itu sedang berlatih menjadi seorang dewasa, kan itu ya? Dia memposisikan diri seperti seorang ibu yang bertanggung jawab sama anaknya, ya. Kemudian siapkan makan dan minumannya. Anak kita dalam usia seperti itu belum tahu yang namanya tertata rapi itu seperti apa. Kalau bagi kita sebagai orang tua, masuk noto kayak gitu, dondo, kan ini. Nah disitulah tugas orang tua untuk mengarahkan, membimbing. Don, kalau mau apa untuk makan makanan minum minuman gini caranya kalau mau natal begini loh caranya biar bagus dituntun bukan ya udah udah pindah lagi ke sana jangan di sini aduh pusing omik sabarlah para kalau muslim sabar bahkan bila perlu kita ikut melibatkan diri dalam kegiatan anak seperti itu ikut melibatkan diri kita tanya lah kalau anaknya sakit dibawa kemana kan gitu Yo dibawa ke puskesmas lebih, kan itu ya sakit apa dulu? Kalau sakit gigi dibawa kemana? Dokter telinga atau dokter kaki? Ya, dokter gigi lah bi pinter. Kita ikut melibatkan diri. Sekali dua tiga kali tiga pertanyaan baru kemudian ya sudah lanjutkan mainannya do. Tapi nanti ditata lagi loh. Ya bi tata lagi. Kurang biasa. Ini kanjeng Nabi Sujudnya lama sekali Alasan Nabi apa? Fakarih tu'an u'ajilahu hatta yakziya hajatahu Saya tidak ingin mengganggunya Saya tidak ingin menghentikan kegiatannya Sampai dia betul-betul selesai cukup nah, Ya tentu dalam batasan yang wajar Dalam sesuai koridornya Jangan kemudian dengan alasan ini Anak kita laki-laki main terus waktu adzan dan sholat tiba dibiarkan nggak apa-apa biar puas main-main iya -main. lain lagi ceritanya kalau sudah waktu masuk sholat waktu sholat tiba ya kita ingatkan sudah le mainannya sekarang sholat dulu nah, sekarang kita sholat hentikan dulu mainannya ya yuk persiapan pulu semua tapi yang jelas barokallahu fiqum ternyata orang tua dituntut untuk banyak banyak bersabar sering-sering memberikan perhatian kepada anak wallahu alam bissowot Baik. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ummu Khalid seorang sahabiah. Kata Ummu Khalid Athaytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa alayya asfar fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanah sanah qala Abdullah wa hiya bil habashiyah hasanah qalat fa dhahabtu al abu bi khatam an nubuwah fa abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ha thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abli wa akhliki Thumma abli wa akhliki Thumma abli wa akhliki qala abdullah sabaqitu hatta dhakara -dha -dha ya'ni min baqaiha nah. jadi ceritanya waktu itu sahabat Khalid bin Sa'id datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa putrinya yang masih kecil namanya Ummu Khalid jadi sahabat Khalid bin Sa'id Datang menemui Rasulullah bersama siapa? Putrinya yang masih kecil Namanya siapa putrinya itu? Umu Khalid ya. Kata Umu Khalid masih mengingat kejadian itu Wa Wa'alayya komisun asfar Saya menggunakan pakaian gamis berwarna kuning Kata Nabi A.S Sana, sana Bagus bagus. Ya. Nabi Muhammad dari S.A.W Mendidih dan mengajarkan kita Sedikit memberikan komen Komen yang positif tentang apa yang sedang dilakukan anak, tentang apa yang dipakai oleh anak, tentang apa yang sudah dikerjakan anak, berikan komen yang positif, penilaian yang baik. Nah. anak kecil perempuan tadi cuma menggunakan pakaian berwarna putih saja, berwarna kuning, berwarna kuning, nabi sudah memuji, bagus, bagus, bagus. Nah. kalau misalkan anak kita, barakallahu fikum Bangun tepat waktu, solat tepat waktu. Apa sesuatu yang kita mengatakan? Masya Allah, pinter. Masya Allah, salih. Masya Allah, salihah. Barakallahu fiqh. Ada kita menyapu, walaupun tidak begitu bersih. Masya Allah, bagus. Masya Allah, bagus. Nabi Ali S.A.W. Bahkan yang beliau gunakan adalah bahasa Habasyah. Bahasa negeri Habasyah. Sana, sana. Berikan komenlah yang positif. Jangan yang jelek. Jangan yang ini. Nah ada apresiasi di sana. Ada credit point kita berikan kalau anak-anak kita melakukan kegiatan yang positif, puji. Nah, kalau mereka melakukan kegiatan yang positif, kalau kegiatan negatif yang mereka lakukan tegur, berikan nasihat, ingkari dengan cara yang baik. Nah. Kemudian kata Ummu Khalid waktu itu masih ingat kejadian saat kecilnya, fa al Abu Bakar tamin nubuwah. Akhirnya saya yang waktu itu masih kecil bermain-main cap kenabian yang ada di bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa di antara bahu Nabi di bagian belakang itu ada cap kenabian namanya, seperti lingkaran kecil kemudian ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Cap kenabian itu tanda berarti beliau adalah seorang nabi. Nah umu Khalid yang masih kecil tadi main-main itu fazajarani abi lalu ayahku mencegah dan menghalangiku jangan hop his itu namanya zajar apa kata nabi alaihi salatu wasalam dakha biar saja ya nabi SAW mengatakan biar saja nah. anak-anak dak baik biar sajalah enggak apa-apa dari situ perlu ilmu-ilmu yang cukup Agar bisa tari ulurnya itu tepat Jangan sampai kebablasan juga Segala-galanya boleh biar aja. biar aja Biar aja Nah, Kalau sampai kepada tingkat kebablasan Ya gak boleh Tapi secukupnya Kata biarkan dengan cukup Tepat waktunya Kapan kita membolehkan Dan tepat pula waktunya Kapan kita melarang di sini Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam menyatakan dha biarkan saja. Nah, ini kan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Barakallahu fiikum. Nah, contoh-contohnya nantilah kita kembangkan insyaallah dan penyerangan bisa membantu saya juga nanti untuk mengembangkannya. Kemudian dasar hukum yang selanjutnya yang ke ke lima dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rahmatullahi alaihi marahmatan wasi'ah. Kata Aisyah, jauh Arabiun ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fakala tukabilun asbiyan, fana tukabiluhum. Faham. Kata Aisyah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Badui tadi orang yang datang dari pedalaman gunung mengatakan, Tukabilunasibian, famanukabiluh. Apakah kalian memang betul-betul mencium anak-anak? Kalau kami selama ini tidak melakukannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awamlikulakaan naza Allahumin kalbikar rahmah. Sungguh aku tidak mampu dan tidak mempunyai kekuatan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rahmah dari dalam hatimu. Nah, dikaitkan dengan rahmah dan kasih sayang. Nah, tentang mencium, memeluk, menggendong hadir. Luar biasa. Nah, ada saat-saatnya kita latih mereka berdiri Ada saat-saatnya kita melatih mereka berjalan Kita latih mereka untuk berlari Untuk menapaki anak tangga Tapi ada saat-saatnya kita tawarkan untuk mereka Untuk kita gendong, kita panggul Kita pegang tangannya Sehingga seimbang Nah, sebagai bukti bahwa kita sebagai orang tua Sangat menyayangi dan perhatikan mereka nah, Ada saatnya kita berikan Kepercayaan penuh untuk mereka, apapun hasilnya. Tapi ada saat-saat kita betul-betul membimbing mereka dari awal sampai akhir dalam banyak kegiatan. Itu fungsi orang tua. Nah, sehingga harus tepat sasaran barakallahu fiqum. Itu hadis yang kelima juga sudah kita bahas tadi tentang mencium, menggendong, memangku, memeluk anak. Hadis yang keenam dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuni fa yaq'iduni ala fakhidhihi wa Hasan ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadummuhuma thumma yaqulu Allahumma arhamhuma arhamhuma Dari Usamah bin Zaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memelukku kemudian mendudukkanku di atas paha beliau Kemudian memeluk Al-Hasan, cucunya. Lalu mendudukan di atas paha beliau yang lain. Kemudian dipeluk dua-duanya oleh Nabi SAW. Lalu berdoa, Ya Allah rahmatilah mereka berdua. karena sesungguhnya aku merahmati mereka. Nah, perhatian. Sini, duduk. Sini lagi. Duduk. pangku, Peluk. Doakan. Barakallahu fiqh. Sudah cukup kira-kira? Sudah? Sana main lagi? Ya. Walaupun tanpa keperluan, walaupun tanpa tujuan tertentu, karena tujuan utama kita adalah meyakinkan anak-anak bahwa kita sebagai orang tua hanya punya perhatian. Cukup diambil peluk, doakan, Barakallahu barakalawfi kalau ibarifik, lepas, ya sana main lagi. Itu pengaruhnya luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkannya kepada kita, hal-hal yang kita anggap kecil remeh, tapi pengaruhnya pada kejiwaan anak mental anak itu begitu besar. Hadis yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah. Nabi Muhammad alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik menyatakan annahum marrabi sibiyanin fasallama alaihim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika melewati anak-anak yang sedang bermain, Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam terlebih dahulu untuk mereka. Naam. Mengucapkan salam terlebih dahulu untuk mereka. Anak-anak sedang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Nabi SAW. Hadis yang kedelapan Nabi Muhammad SAW menghibur anak kecil yang sedang bersedih. Bahkan jatuh sakit. Karena burung merpati, peliharaannya mati. Nabi datang menjenguk Nabi menghibur. Membesar-besarkan hatinya. Mengajaknya bercanda. Itu Nabi SAW. Hadis yang ke-9 Nabi Muhammad alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dari sahabat dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimatullahi alaihi wasiah menjelaskan bahawa, kana sallallahu alaihi wasallam yuqtabi sibiyan fayubarik alaihim wa yuhannikhum fa utiya bisabiyin fabala alaihi fa daa bi ma fa atba'ahu bawlahu wa yaghsilhu Nabi Muhammad SAW dulu seringkali anak-anak kecil itu dibawa, didatangkan, kemudian dipangku oleh Nabi SAW, didoakan dengan keberkahan, ditahnik anak yang baru lahir kemudian Nabi SAW mengunyah kurma sampai betul-betul lembut diambil, kemudian dimasukkan di langit-langit atas bayi yang baru saja lahir bahkan kata Aisyah Nabi Muhammad SAW pernah apa namanya didatangkan seorang anak kecil Dipangku oleh Nabi Sampai kemudian anak kecil itu Mohon maaf buang air kecil di atas pangkuan Nabi SAW Nabi meminta air Kemudian dituangkan di sana ya. Yang jelas Nabi Muhammad SAW itu Kalau kita bayangkan adalah sosok Yang betul-betul perhatian dengan Anak-anak Sosok yang penuh perhatian dengan anak-anak Itu beberapa hadis yang mungkin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini dan sebenarnya masih banyak lagi hadis-hadis yang lain seperti misalkan Nabi Muhammad SAW memimpin sholat berjamaah inginnya beliau membaca agak panjang tetapi di tengah-tengah sholat Samia buka ashabi as beliau mendengar tangisan seorang anak dari arah belakang kemudian beliau yuhafif sholat beliau cepatkan sholatnya pelaksanaan itu itu kenapa karena perhatian kepada anak-anak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ajaran tentang apa namanya? mentahnik anak, memberi nama anak, Mengakikahi anak, ya kan menyusui anak sampai berapa Dua tahun ya. ya sampai 2 tahun. Terus itu kan semua bentuk perhatian Islam terhadap anak, perhatian terhadap anak-anak. Bahkan sampai menikah sekalipun dan sudah berkeluarga, perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah Bintu Muhammad dan putri-putri yang lain belum kemudian berhenti. Walaupun sudah menikah tetap diperhatikan oleh Nabi Muhammad Alihissalam. Maka pada tema yang terakhir dari kerangka kajian kita siang hari ini adalah contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita yang sehari-hari melihat, membaca dan apa namanya memahami dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita mulai dari sebelum tidur, ya. sebelum tidur. Mulai dari pertanyaan kepada anak sudah sikat gigi belum kan itu belum di belum mik ayo bareng sama abi abi yang ngantar ke kamar mandi cuci cuci apa cuci <coughs> ah, kok cuci cuci gigi sikat gigi dulu sini kalau perlu dibimbing sudah abi yang ambilkan sikat giginya masangkan odolnya pasta giginya pasang nih kamu sekarang sikat gigi dilihatin Insya Allah baru ya, masuk selama amat kan itu siapkan selimutnya siapkan bantalnya ya nah, jangan golek bantal dhewe kok gede latihan dhewe nah, tetap dipimpin tidur jangan lupa doa ayo doa doanya gimana bismillah bismillah Allahumma mutuha hayat sudah tidur saja paragrafik Kadang-kadang di tengah malam ketika kita ter kita bangun dari lelapnya tidur Kita lihat anak kita Kedinginan selimutnya lepas Pasang selimutnya Belai rambutnya Peluk sebentar Cium pipinya Mungkin bagi kita sedang tidur kok Bisa saja ketika kita sedang mau meluk, Mencium Membelai rambutnya Anak kita sedang tersadar Sehingga dalam tidurnya atau setengah sadarnya Dia merasa oh, Abinya uminya juga perhatian di tengah malam anaknya bangunkan bi mik pipis anterin iya siap bukan ah, segang uang turu orang ngerti uang tuanek sebab ini bangun antar pimbi masuk lagi tidurkan lagi sholat subuh seperti itu bangunkan jangan pakai kaki leh kaki, leh yo rak lelem bapakne dikutukan nesu wis nguring-nguring bisik kan ditelingane le le kan iki sok rat le siapa kan itu pijet awak betisnya pijet telapak kakinya mungkin tangan kita juga masih dingin karena baru saja selesai berwudhu le bangun le sudah salat le ah iya bi biarkan lagi tidur Wong tua sing arep sekali gugah langsung tangi. Wong tuane digugah bura-bali ora tangi. Iyo ya kan? Kepri kesempatan tidur lagi sebentar. Itu kan 15 menit sebelum azan misalkan, 10 menit sebelum azan. Bangunkan lagi Le. Ayo. Bangun lagi. Bangun nih Yo, insyaallah pintere. Eh. anak nyabi. Kan itu bukan taksiran, Banggo. Dibangunkan gitu. Jadi Anak justru merindukan untuk dibangunkan orang tuanya. selesai dia bangun, bimbingnya salat, yuk bonceng abi ke masjid bersama. Kan itu, ke masjid tadi sudah saya gambarkan salatnya bareng jangan bapaknya di sebelah kanan, anaknya sebelah kiri, ketekel ra rukun kan itu. Ana bapak anak kok rukun? diajak salat bareng sini nih, Diajari salat yang baik dan benar itu seperti apa dari kecil. Kan itu. Pulang apa dari masjid misalkan keliling dulu diajak jalan-jalan keliling kan itu ya atau misalkan ngaji dulu di masjid atau hafalan dulu di masjid setelah, agak siang sedikit diajak keliling dulu cawah ya, apa sekedar tentu itu burung ini namanya le sana awan cumulonimbus namanya sana itu gunung lawu sana itu gunung merapi jatan bagus kan le, ya masya allah gitu. pulang ke rumah sarapan siap berangkat ke sekolah diantar jangan diserahkan ke sopir Bentang-bentang kaya punya sopir, udah Kamu sama Pak Bejo aja berangkatnya Sama Pak Susanto berangkatnya Orang tuanya yang nganter Hari-hari ini Kita Membaca dan mengikuti informasi bahwa Pemerintah Pemerintah itu kan meng, me, me, apa namanya, Mendorong Pemerintah daerah dalam hal ini Demikian juga swasta Untuk mengkondisikan Pegawai dan karyawannya yang punya anak untuk mengikuti program ayo sekolah Begitu ya Supaya hari pertama sekolah Tiap-tiap anak dianter orang tuanya sen Sehingga pemerintah daerah Semua instansi negeri Demikian juga swasta Memberikan kompensasi orang tua terlambat Karena alasan mengantarkan Anak, betul gak? Ngikuti perkembangan berita seperti ini gak? Jangankan itu yang lain juga ikut Ustaz. Semua berita saya ikuti Insyaallah Amin. Semua berita diikuti. Kemudian beberapa apa, daerah kepala daerah sudah membuatkan surat rekomendasi pemerintah. Nah, dalam hal ini ada kesadaran dan keinginan untuk mendorong orang tua memberikan perhatian kepada anak. Jadi walaupun masuk kerjanya terlambat karena alasan mengantar anak dimaklumi. Nah, itu orang tua didorong seperti itu. Kita sebagai orang tua seperti itu Sebisa mungkin diantar Antar jemput adalah orang punya sendiri Peluk, pegang tangannya Ketika naik motor begini Boncengkan anaknya laki-laki Berangkat sekolah Di tengah perjalanan misalkan pegang tangannya sini deh, Ini luar biasa Sentuhan seperti ini Oh, Pengaruhnya luar biasa sama kejiwaan anak Set, pegang. Sambil diajak cerita itu. Sesekali nanti Pegang tangannya, pijit-pijit ujung jarinya Gini Asya Allah kuat banget kamu ya, di tangannya, ya, harus kreatif, jangan tiap hari gitu kuat sekali tangannya, besok kuat lagi tangannya, besok wah jarimu bagus sekali nih, ya bosernya lah ya tapi, Allah kan ya. kok lemes? belum sarapan apa tadi? besoknya lagi, wah kayak tangannya abah kamu, lah, nah, gitu, besoknya lagi, wah ini cocok jadi kiper nih, gitu, besoknya lagi, wah besok kalau besar bisa, gitu, besoknya gitu, jangan, wah harus cerdas gitu loh sampai di depan sekolah, di depan pondok dilepas dengan doa barakallahu fik. Kemudian sukses jadi anak yang saleh ya. Abi berangkat kerja dulu. Nanti kalau sudah sore Abi jemput. Kalau berteman sama teman yang baik. Kan itu ya. Hati-hati dalam berteman, hati-hati kalau main-main ya. Gitu ya, Lek. Sana berangkat barakallahu fik. Dah. Di Tunggu anaknya sampai masuk pondok, ya, baru pergi. Jangan diantarkan di gerdu sana terus sama melaku Dewi Nah. Pulang dari sekolah juga seperti itu Perhatian yang seperti seperti itu Anak kita jatuh Jangan kemudian malah dicaci maki. Kita sebagai orang tua yang kemudian tampil dan hadir Sini nak bangun Pegang tangannya abik Pegang tangannya omik Gendong dia, peluk dia Orang-orang nah, kafir saja meneliti hal-hal seperti ini nah, Betapa dekapan orang tua itu lebih cepat masuk Dan terasa bagaimana dibandingkan kata-kata Pegang, peluk, dekap Itu hal kecil Nah, panjenengan monggo kembangkan, panjenengan monggo kembangkan bagaimana perhatian dari orang tua kepada anak, -anak itu. Tolong yang dari yang sedikit-sedikit kecil-kecil seperti itu, insya Allah sehingga jaring, jemaring emosi antara orang tua dan anak itu dia semakin kuat, semakin tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat sehingga anak bisa menjadi teman diskusi kita, anak dengan kita komunikasinya lancar ketika ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tersampaikan mohon maaf dalam beberapa kasus yang pernah saya apa namanya pernah saya hadapi ketika anak itu berkasus kita tanya audiensi sama orang tuanya ada apa sih sebenarnya Afan akhi gimana Ustaz? ya anak saya itu pendiam anak saya itu kalau ditanya ya diem gitu sama uminya juga gitu pendiam lantas saya tanya itu pendiam sepanjang hidupnya atau pendiam kalau kamu yang nanya Itu praktiknya kalau dikodok Sama teman-temannya cerewet dia, Sama temannya ngobrol Masuk sama abinya pendiam Itu bukan pendiam Itu takut sama kamu Yang namanya anak pendiam Sama orang tuanya pendiam Sama ustadznya pendiam Sama teman-temannya pendiam Sama semua orang pendiam Itu baru anak pendiam Tapi kalau di depan bapaknya diem Depan ibunya diem tapi kalau sama anak-anak teman sekelasnya, wah ceria-riaan, wah. Masa itu bukan pendiam, itu takut. Kamu yang salah. Kamu yang kurang memberikan hak bicara sama anak. Kamu yang kurang berkomunikasi sama anak. Sekarang repot, gimana ya Kita mau menggali informasi, kita tanya dia enggak jawab, pendiam mana saya Ustaz? Gimana usahanya? Lah, udah kejadian baru ngomong. Harusnya kan dari awal anak itu diajak ngomong, diajak bicara, diskusi. Itu ya belum ada kata terlambat. Untuk memulainya yang sudah terlambat memang sulit dan berat. Tapi asalkan kita mau mulai dari sekarang lah, ajalah ngobrolan, ajalah diskusi. Nah, dalam banyak hal jangan memposisikan anak seperti orang diinterogasi. Hafalannya sudah berapa? Mungkin apa enggak? Kan itu. Sudah sampai halaman berapa? Pertanyaan-pertanyaan formal seperti itu juga lah, sesuatu yang apa yang yang non formal sesuatu yang sifatnya Orang tua dan anak lah ngobrol ringan kan itu. Mana le tidurnya tadi malam nyenyak. Nah, ini, kedinginan gak banyak nyamuknya gak. Kan, itu bukan tadi malam. Hafalan sampai jam berapa kamu. Mana udah tertekan kalau kayak gitu. Sudah ditanya ustadznya orang tuanya juga nanya. Pro Sudah kan ibu. Ya. Allahualam jawab sudah setengah dua belas kurang tiga. Saya kira cukup. Tinggal prakteknya saja. Begitu je. Mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita Memberikan tawafi untuk kita Sehingga bisa menjadi orang tua yang betul-betul Mampu memberikan perhatian yang cukup Buat anak-anak kita Karena kesuksesan anak-anak kita ke depannya nanti Itu juga sangat tergantung dengan Besar kecilnya perhatian yang bisa kita berikan Untuk kita, untuk anak-anak kita Sebagai penutup Sebagai penutup Ada seseorang menyampaikan kepada saya Begini Ustaz, apa Waktu itu ngobrol Masalah anak Kata dia Gimana Ustaz dia? Ya? Saya itu kalau pulang kerja capek sekali. Sampai rumah yang penginnya tidur, Pengen istirahat. Terus gimana itu? Saya bilang yaitu tergantung seberapa besar panjenengan itu merasa punya tanggung jawab. Kalau panjenengan termasuk orang tua yang bertanggung jawab yang ingin melaksanakan firman Allah, "Qū anfusakum wa ahlikum nār" jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka rasa capek lelah itu pasti hilang. Kenapa? Karena merasa bertanggung jawab. Jangankan keselamatan dari api neraka Panjenengan kalau misalkan sebagai seorang sopir mobil Satu mobil ini ada tujuh-delapan penumpang Dalam ngantuk sekalipun tetap berusaha untuk buka mata gini kok Kenapa? Tujuh nyawa ini Tanggung jawabnya besar ini Untuk keselamatan dunia Walaupun capek lelah kan tetap gini kan ya Gini Semua cara ditempuh Ya ada yang munyah belimbing Ada yang munyah mangga Apa kecut Ada yang gigit Cabai rawit, ada yang tiap SPBU berhenti raup, ada yang pakai balas emulsinasi sini, di sini. pokoknya diusahakan tuh sampai tujuan tepat pada waktunya, sementara penumpangnya selamat. Kenapa? Karena dia sebagai sopir itu punya tanggung jawab yang tinggi, tinggi. Lapan jadengan untuk menyelamatkan keluarga, istri dan anak-anak dari api neraka, biar selamat dari neraka. Tanggung jawabnya di mana? Masak pengin tidur aja? Ya memang berat, nah, karena surga itu memang mahal. Untuk dicari, untuk menyelamatkan keluarga, istri dan anak-anak kita dari neraka, memang butuh perjuangan. Emang pengen selamat dari neraka, terus pengennya di dunia tidur tidur aja? Enggak ya, mungkin lah. Di dunia pengen tidur terus terus selamat di akhirat? Enggak ya, mungkin. Harus perjuangan, memang berat, capek. Tapi insyaallah Allah di situlah balasannya orang tua. Dan perjuangan anda, capeknya anda. Tidak akan sia-sia, karena anak-anak anda insyaAllah jadi soleh dan soleha yang setiap waktu setiap saat mendoakan Allahumma fihrli wali-wali daya warhamu Jangan sampai kita punya anak walaupun banyak ternyata satu pun dari mereka jarang membacakan membaca doa Allahumma fihrli wali-wali daya warhamu Seakan-akan dia nggak punya orang tua. Jangan. Wallahu amin subhanahu wataala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.